Saya aya ayah sangat sayang kepada saya. saya tahu, ibu sangat cinta kepada saya. saya tahu, orang tua saya sangat-sangat menyayangi saya. Begitulah perkataan seorang gadis. Saya tahu bahwa saya adalah barang yang sangat berharga bagi orang tua saya. Jika perhiasannya saja dijaga, apalagi saya anaknya yang ia lahirkan, ia Busarkan. ...sehingga saya menjadi seorang wanita dewasa. Dat is een perkataan van seorang gadis. Sebuah kisah tentang seorang wanita... ...yang sangat dilindungi oleh ayahnya... ...sangat disayangi oleh ibunya... ...sangat diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Seorang gadis yang sangat cantik jelita... ...berpendidikan tinggi. Ayahnya sangat sayang sehingga anaknya dimasukkan ke sekolah-sekolah tinggi. Akhirnya sang anak ini menjadi seorang anak yang sangat membanggakan kedua orang tuanya. Hingga pada usianya untuk menikah. Ternyata saking sayangnya ayahnya kepadanya. Banyak lelaki yang datang melamarnya namun ditolak oleh ayahnya. Saking sayangnya dia tidak mau anaknya. Bersama dengan laki-laki yang tidak pantas menurut ayahnya. Pernikahannya pun. Semakin banyak yang datang melamar, semakin banyak pula yang ditolak oleh ayahnya. Begitu pula dengan ibunya. Ibunya tidak rela anaknya menikah dengan seseorang, orang asing yang datang ingin mengambil anakku begitu saja. Engkau adalah orang asing yang datang untuk melamar anakku, saya yang merawatnya dari kecil dan kamu akan mengambilnya begitu saja. ...anakku ini adalah seorang yang cantik, jelita, berpendidikan tinggi. Bagaimana mungkin aku akan merelakannya? Banyak yang datang melamar, namun tak kunjung pula yang diterima oleh kedua orang tuanya. Hingga pada suatu hari, sang anak berkata kepada orang tuanya. Wahai ayah, tidak pernahkah ayah mendengar ada seorang anak yang melaknat ayahnya... Karena ayahnya tidak mengizinkannya untuk melancarkan hubungan, melangsungkan hubungan yang halal, dan memiliki keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Tidak pernahkah ibu mendengar seorang anak yang melaknat orang tuanya? Ayah, ibu saya tahu bahwasanya ridho Allah terdapat pada ridho ibu, ridho Allah terdapat pada ridhonya ayah. Tapi apakah ayah dan ibu tidak takut? Siapa tahu saya melaknat ayah dan ibu Ketika ayah ibu tidak pernah merestui hubungan saya Hingga pada suatu hari Sang anak yang telah mencapai usia 40 tahun Terserang sakit Di usianya yang menginjak 40 tahun Jadilah dia seorang perawan tua Yang tidak menikah di usia 40 tahun Dan, dan dia mulai menyalahkan ayahnya di dalam hatinya Ini kesalahan orang tua saya Ini kesalahan ayah saya, ini kesalahan ibu saya yang tidak pernah mengizinkan saya untuk menikah. Wahai ayah, kenapa kalian tidak pernah mengizinkan saya untuk memilih pilihan saya? Dan dari kalian pun tidak ada pilihan dari kalian untuk saya. Berulang kali pernikahan saya gagal. Hingga pada suatu hari sakitnya semakin parah dan semakin parah. Di suatu saat ayahnya mendekat, sang anak memanggilnya, Ayah. ...mendekatlah kepadaku. Katakan amin, ayahku. Ayahnya berkata nurut aja. amin. Mendekat lagi wahai ayah. Katakan amin. Amin. Lagi mendekat lagi ayah. Katakan amin. Amin. Wahai ayahku. Semoga Allah menghalangimu dari surga. Sebagaimana engkau menghalangi aku... ...dari hubungan halalku. Dan akhirnya anaknya meninggal dunia dengan kalimat terakhir tersebut innallahi wa inna ilaihi rajiun Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an fala ta'dhuluhunna Jangan kalian berbuat awzal Jangan kalian menghalangi-halangi cinta yang telah direstui oleh Allah Jangan kalian menghalangi dua insan yang saling mencintai diberikan rasa oleh Allah Yang mereka ingin menghalalkan hubungan mereka Tapi kalian halangi karena memandang status sang lelaki Karena memandang status sang lelaki dia bukan orang kaya Dia bukan orang terpandang, dia bukan orang berpendidikan Ternyata menikah sangatlah mudah di dalam agama kita yang menyulitkannya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah menyulitkan pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Memudahkan pernikahan Apa saja maharmu yang ada padamu Nikailah dia Jangan engkau halang-halangi mereka Daripada mereka berzina Daripada mereka berzina Atau daripada seperti sang gadis tadi yang berkata pada akhir hayatnya. Wahai ayah, aku mendoakanmu dan engkau telah mengatakan amin. Semoga Allah menghalangimu dari surga sebagaimana engkau menghalangiku dari hubungan yang halal. min Naudzubillahiminzalik, summa min naudzubillahiminzalik. Salaqallahulakadzim. Masya Allah. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Mudah-mudahan orang yang berumur 40 cepat ya menikah. Amin. Iya, iya, iya, Saya iya. takut mendaule juga sih eh jangan gitu tapi ini pelajaran banget buat saya nih saya punya anak perempuan ini Ustadz punya anak perempuan saya Ustaz anak perempuan, perempuan saya tiga saya satu ini yang mendengarkan barusan Aduh. yang punya uh, cerita yang sama pasti nangis air matanya pasti Ih, turun jadi kalau yang nangis-nangis yang di rumah pasti kisahnya hampir mirip nih yang ditolak-tolak sama hmm. ayahnya Tolak -tolak sama <laughs> <laughs> saya kalau sesam bercerita Aku langsung innalillahi cepat. Kenapa? Karena masih endingnya mati, mati semua. Assassin <laughs> bisa bisa aja. Enggak gitu juga kali. Karena sebenarnya kan Rasulullah bilang kafabil uh. maut wa. Cukuplah kematian itu nasihat, nasihat begitu. Jadi paling uh. benar Harus dia terus. Iya, jadi saya kalau ceritanya pasti oh, mati gitu. pasti <laughs> mati lagi. Aduh, Aduh, Pak Ustaz Gimana dong? Ini, ini. Sebentar coba kita tanya Tasa lagi Tasa. Coba komentar dikit dong tentang kisah tadi yang dibawakan ya, oleh Ustaz Ya. Kalau main senator uh. mau pilih jadi anaknya atau pilih mau jadi mama? <laughs> gak mau itu gak mau sih, gak mau kalau kalau kalau ada peran itu, aduh kayaknya dalam banget sih ya kayak gitu. Aduh ini kenapa udah kayak begini? Coba perankan jadi sebagai anak yang tadi yang sudah sakit. Ayo diperankan satu detik ya. Ayah mendekat. Jangan ketawa, <laughs> nggak bisa Ustaz, Takut ayah, ayah. nangis Ustaz. Mendekat ayah. Aku ayah mau masuk neraka, ayah mau masuk neraka. Takut ya kisahnya. Aduh Masya Zaki Allah sedih banget ya. Coba aja, kalau aja, Zaki, Zaki, Zaki Zaki gimana Zaki? Pada tadi gimana? Pendapatnya tentang cerita tadi kisah inspiratif ini bawa kepada Ustadz Syam. Ayo kasih ungkapan sedikit. Hei eh, kebalik! Hmm. Hmm. Dikituin. Ya kalau... <coughs> Aduh! <laughs> Di sini, bukan di situ, di, mana, no? di sini. Ya, oh, salah ya. juga ya. Ayo ya lanjut. Allah, orang. Uh, Suka drama komedi terus ya. Kebawa sampai kesini. Uh, Memang gimana ceritanya? Nama <laughs> aja? Apa tadi ya? Kisahnya gimana tadi? kisahnya gimana tadi? kisahnya. Gimana tadi kisahnya? Kasian ya, maksudnya sampai 40. Belum nikah terus sampai akhirnya meninggal ya terus iya. karena sakit karena sakit, yeah. <laughs> stress orang tuanya tuh ego berarti anak kadang ego tapi orang tua juga kadang ego benar, ya kan? Jadi orang tua juga mesti uh, bijaksana hmm. untuk menyikapi an anak depan anak depan itu kan anak, anak, an anak depan masa, masa depan, depan, depan anak. anaknya anak. jangan karena suatu apa uh, melihat suatu status uh, terusnya kriteria persyaratan anaknya akhirnya halalnya jadi terhambat. Oh, masya Allah, ini luar biasa nih bu. Tepuk tangan dulu dong bu. Tapi Udah tadi waktu, Alhamdulillah lagi, waktu, benar. Alhamdulillah, lagi benar, lagi benar. Nah. Ini maksudnya orang tua itu semuanya baik, ingin melindungi anaknya, ingin anaknya mendapatkan jodoh yang baik. Benarnya ya, tadi waktu saya dengar kata-kata Ustaz Syam, itu kan terjadi sama saya. papa saya kan nolak-nolak-nolak-nolak itu kan. Dalam hati saya tadi, takutnya nanti disebutin usaha saoki gitu. Dalam hati saya bilang gini, jangan-jangan saya nikah umur 40 tahun nih jadi perawan tua nih. sempat terpikir gitu juga. Iya, karena kan ditolak terus sama papa kan. Jadi pernah ngalamin yang namanya putus asa lah gitu kan. Kayaknya Kanya umur 40 tahun nih, tapi ternyata di usia 20 Semua tahun Allah berikan yang terbaik, Allah berikan sesuai dengan harapan Emang orang iya, tua Masya dan sekarang Allah. bahagia. Akhirnya di segmen Allah. ini Ustaz Oki buka. Nanti segmen berikutnya aku juga buka <decreased> <Nanti. gur> rahasia. Restu orang tua saya. Sebelum restu tu, orang tua sama Ustaz Pak Ustaz buka saya mau kasih kesempatan jamaah boleh? Boleh. Boleh. Nanti September. Nanti September. Boleh. Yo kalau gitu coba kita kasih kesempatan jamaah yang ada di studio mau bertanya angkat tangannya bu. Ayo silakan sebentar. Ini. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Titin Mayantini dari pengajian Al-Hidayah Kacamatan Majalaya Bandung. Teguh tangan. <tuk> tangan. Ustazah, Ustaz, saya mau bertanya. Eh, anak saya mau nikah. Hmm. Tapi calon ayah, calon mertuanya itu orang yang tidak baik. Dia sudah di penjara gitu. Oh. Jadi eh, anak saya meyakinkan bahwa bahwa calon suaminya enggak seperti ayahnya begitu. Oh. Tapi nih bapaknya Hmm. Bapaknya tidak setuju sama sekali. Halo. Tapi saya mah setuju-setuju saja hmm. karena takutnya uh, terjerumus kepada dosa ya. Hmm. Tapi bagaimana kiat-kiat saya untuk meyakinkan ayahnya supaya menyetujuinya begitu. Oh, Masya Allah. Wah, ini ibu yang baik. Ini masalahnya seriously tepuk tangan nih, saja, luar biasa. Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakapkan dulu. Karena ini kan pengadilan dunia. Betul. betul. Bisa jadi cuma dituduh atau mungkin tersolimi, itu bagus. Kita selalu berbaik sangka, gimana kalau posisi kita berada posisi seperti beliau, timbul rasa kasihan kita. Ibu bagus, bagaimana usaha ibu untuk meyakinkan suami ibu yang tercinta, karena wali ada dalam suami ibu, pada suami ibu. Jadi ibulah yang bagaimana cari waktu yang tepat, suasana yang tepat untuk meyakinkan suami. Ya bu ya, Masya kita Allah. aja. Kalau saya, karena ya. ini perempuan nih bahasanya. Iya. Kalau saja, oke silakan boleh tambahkan Bahasa boleh. Bahasa wanita ini. Hmm. Gimana Bagus caranya? Eh, belum <laughs> belum. Gimana caranya bapak, ibu dan anaknya ibu bertiga ngomong di sebuah ruangan secara mendalam ngobrolnya bu dikasih tahu kalau bapaknya alasannya kenapa melarang. Ketika kita melawan sesuatu, timbang mana maslahat lebih banyak maslahat atau mudorotnya lebih banyak yang mana? ketika maslahatnya lebih banyak, silakan ambil jalan maslahatnya. Jadi timbang dari anak apa? kan tadi saya katakan kan kalau wanita itu kalau sudah jatuh cinta ya bu ya, dia nggak bisa dengar nasihat, benar nggak? benar nggak bu? kalau punya anak perempuan begitu nggak? Ya, biasanya kalau udah jatuh cinta susah mendengarkan nasihat. ini di sini fungsinya, ibu sebagai penengahnya, ibu dengarkan bapak seperti apa, si anak juga harus mengutarakan apa pendapatnya. Nanti istikharah setelah itu. Bapaknya istikharah, anaknya juga istikharah, ibu juga istikharah supaya dibantu Allah pilihannya. Habis itu pergi besuk di pencari. <sum> setelah saya menambahkan sedikit boleh silakan. Lebih baik mantan preman daripada mantan ustadz. Oh. Nah, di dalam nih hati kita sudah tua nih. <laughs> oh iya. Iya. <Yeah. laughs> tapi memang lebih baik. Masyaallah. Siapa betul -betul. tahu dia keluar dari penjara jadi lebih, orang yang lebih baik lagi. Masyaallah. Karena begitu banyak orang yang masa lalunya adalah masa lalu buruk tapi masa depannya bahagia. Banyak betul. juga orang yang masa lalunya baik tapi tidak berakhir dengan bahagia gitu betul, Jadi tidak betul, semua betul. orang yang Ini pengadilan dunia. Maka benar kata, kata, kata, kata Ustaz tadi, kata Ustaz, Ustaz tadi. Heeh, oh, benar kata Ustaz tadi, Bu. Makanya dibesok supaya tahu nih orang beneran udah eh, udah tahu apa enggak. Masyaallah Ibu. Tidak semua kehidupan ini sama dengan kisahnya yang diceritakan usaha-usaha mati <laughs> semuanya. <laughs> iya iya iya. Masyaallah Ibu jelas Ibu ya. Ibu terima kasih banyak tepuk tangan lu dong. Pertanyaannya bagus banget. Ini buat jamain di rumah nih kita akan lanjutkan lagi. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Aoki tentang bagaimana cara bangkit dari rasa putus asa jika restu orang tua tak kunjung datang. Tetap di Salam itu Indah. Jamaah. Oh Jamaah. Alhamdulillah.